لا إله إلا الله محمد رسول الله نعبد الله ونشهد أن لا الله ونستغفر الله ونعيده من شرور أنفسنا وسلائنا عامانا ما يكتف الله فلا نستغفر وما نعبد إلا آله أشهد عداء لنا أجل الله واحده لنا الشريكة وأشهد عنا محمد المحفوظ والحفوظ صلى الله وحفوظ وعلى آله وصحبه وسلم من أجل berkaitan kita akhir-akhir ini berkaitan di luar teman-teman Allah maklum adanya bagi kita semua bahagia Allah amalan yang di dunia amalan yang Allah perintahkan kepada umat ini Ibu berhubungilah serbih biologi dengan sigmat kewarnaan kepada keberkaitanah berjalan di hundir dan keberkaitan berjawab kepada cari yang kosmos dengan sigmat mahal dari keberkaitanah dan juga kepada keberkaitanah aksen nee. Allah melepaskan, Allah jahlari ini amal yang sangat tinggi tidak ada yang berkata-kata-kata وَلَمْ أَحْرَيْ قَوْضَ لِي مَنْ جَعَاءَ بِلَى اللَّهَ وَعَلَى صَوْرِهَا مَنْ يَقَلَ dan siapakah orangnya yang lebih baik? Kataannya dari yang berjalan kepada Allah, dia berapa lama dan dia akan menyalin pertama beradu kepada Allah. Pertanyaan dari Allah yang mengajukan tali pertanyaan bahwa tidak ada yang lebih baik dan dengan kejahteraan Allah Oleh karena yang mengucapkan yang disebutkan Walahadiyah jika Allah ijiza Razi dan Wa'i dan Oliwabijakani Oliwabijakani Dan jika Allah memberi seseorang Karena ini ini melalui tahu semasa rakyat yang bergerak, bahawa kami itu pasti terlebih dari kosa merah kosa harta yang paling disenai oleh orang-orang paling disenai kita bisa mengenai makna hati, Allah ketika kita berbicara tentang kaum bagi berhati kepada gaib dari dunia dan zuhri. Beliau berkata menjadi tugas dan mesti setiap waktu Nabi atau Mustafa kemawawakul raja minta'im adu'ruh di Allah ala asliwafin an'al amin zaba'an katakan ini adalah jadaku aku berdahwa kepada Allah di atas borsi aku banyakan kiri aku maka dahwa mengharuskan kita menghubungi kita para nanti mencompok kalau itu akhlak akhlak kumpulan mereka ada, ada tinggi yang ada di dalam mereka ada di dalam waktu bahwa jadi jadilah Allah yang menghidupi Rasul dan dengan itu jadilah itu akan nusnila membuahkan hasil yang baik dan diharapkan antara lain adat-adat tersebut Allah subhanahu wa taala menjadikan takdir so, manusia, pada rahmatillahillahilintalar. Allah subhanahu wa taala menjadikan takdir manusia pada Allah subhanahu wa taala menjadikan takdir manusia pada rahmatillahillahilintalar. Allah subhanahu Takar pastilah mereka berlari menjauh darimu. Waktu anu maka maafkan mereka. Washtubilahum beristighfar untuk mereka. Wasyairhumilamr dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Fa iza azam tafatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkidin. Kalau kamu sudah berazam pada suatu, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ini akhlak yang begitu mulia dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya dengan rahmat lunak dan ridh berlemah lembut agar dakwah itu diterima dengan tutur kata dan penyampaian yang terhormat yang sopan santun sehingga orang mendapat Saida. Bermanfaat kata-katamu Berpengaruh membuka pintu hati mereka Tetapi dengan kekerasan Dan kekasaran Akan sulit untuk mereka terima Bisa jadi Mereka tahu mungkin bahwa Yang disampaikan ini benar Tetapi mereka lari dan menjauh Karena Watakmu yang keras Sifatmu yang kasar Tutur katamu yang Tajam dan Tidak terhormat Fahu'anhum wasdalfir lahum Wasyawirhum fil amr Kata Syekh Abdul Rahman Asdi, rahimahullah, wajahirum fil amr, Allah perintahkan ini kepada Rasulnya untuk bermusyawarah dalam perkara yang memang itu membutuhkan musyawarah, membutuhkan. Tukar pendapat Dimusyawarahkan Istilah orang Kita sharing Mana yang Lebih baik, mana yang Maslahat, lebih besar Mana yang Lebih terhindar Atau lebih kecil Madorot dan mafshadahnya Butuh pemikiran Butuh akal dan itu banyak mengandung faedah Banyak membawa maslahat dunia maupun agama Dan begitu banyak faedah-faedahnya Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya Untuk musyawarah Baik itu bermusyawarah Dengan para sahabat beliau R.A Dalam urusan peperangan Bagaimana menghadapi musuh Taktik peranggan hal itu untuk membuat senang hati para sahabat karena berarti mereka didengar diambil pendapatnya selain juga taklim hal itu semakin memperkuat dan memperkokoh hubungan antara beliau dengan mereka membuat mereka lebih kokoh dalam agama ini makanya Allah perintah wasyawir hum fil amr usyawarasa dengan mereka padahal atau walaupun Allah telah mencukupi rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah yang atur Allah yang Mencukupi beliau Dalam segala urusannya Ayat ini Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengambil Pendapat Dari para sahabatnya Dan apa yang ada pada mereka Apa yang mereka Inginkan Apa yang mereka usulkan Demikian kata Hasan Al-Basri Rasul untuk memberi sunnah kepada umat setelah beliau. Dalam keadaan beliau sebetulnya tidak butuh. Allah telah cukupi beliau dengan wahyu. Bimbingan Rabbal Alamin. Siapa yang lebih baik darinya. Tetapi sebagai sunnah. Mengajarkan. Mendidik umatnya. Sallallahu alaihi Wasallam Beliau pun bermusyawarah Dan Allah perintahkan itu Agar ber, beliau bermusyawarah Dengan para sahabatnya Ibnu Afiyah menyebutkan karenanya Musyawarah Termasuk dari kaidah syariat yang begitu penting Termasuk dari Azaimul Ahqam Hukum yang sangat azim Sangat diperkuat Dalam agama ini Bahkan kata Ibn Atiyah Man la yastashiru ahlal ilmi waddin fa'zluhu wajib orang yang enggak mau dan tidak bermusyawarah tidak bertukar pendapat tidak mau bermusyawarah dengan orang yang punya ilmu dan Mengerti dan menjaga agamanya Orang yang tidak mau bermusyawarat dengan mereka Maka wajib untuk disisihkan Karena tidak akan ada baiknya Orang itu Akan sering dan banyak mendatangkan mafzadan Terusakan Perjalanan sendiri Punya inisiatif inisiatif sendiri, lalu dia jalankan tanpa dia sharing, tanpa dia musyawarahkan dengan orang yang lebih mengerti dan paham agama ini, ilmu syar'i ada padanya. Kata Ibn Aufiyah, ada malah khilafah bi yang seperti ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama. Makanya Allah pun memuji kaum mukminin. Dalam firman-Nya wa amruhum syura bainhum. Dan perkara kaum mukminin itu mereka selalu bermusyawarah diantara mereka satu dengan yang lain mereka rebukkan bersama disebutkan oleh Imam Ibn Khuweizmindad dari ulama Maliki ya. Subhanahu wa wajib atas pula bahkan pemerintah pemimpin untuk bermusyawarah dengan ahlul ilmu Orang-orang yang berilmu Karena mereka yang mengerti halal haram, maslahat mafsada dan paling bernasehat, mereka, ulama, majelis, syaikhusunnah, merekalah paling menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Orang yang paling berharap. Bagaimana umat itu terbebas, terhindar Dari berbagai kejelekan Yang merusak Atau merongrong agama bahkan dunia mereka Ulama lah yang paling Bernasehat Demikian pula terkhusus kata Ibnu Khoizmindad dalam perkara yang memang mereka enggak tahu ilmunya seperti apa dalam syariat begitu pula perkara yang muskil yang problem di situ dia enggak paham bagaimana ini seperti apa solusinya uleng enggak Demikian pula dalam pengaturan pasukan dan dalam peperangan-peperangan Termasuk pula memposisikan orang terkait kemaslahatan Pulau ini pantasnya diterima atau enggak pulang. Cicapun diterima pantasnya di posisi mana? Yang paling tepat baginya yang agar membawa maslahat bagi umatnya. Hal yang semacam ini perlu dimusyawarahkan. Enggak bisa kamu selesaikan sendiri. Karena ya kamu tahu satu sisi, kamu tidak mengetahui sisi yang lain. Saudara-saudaramu yang mengetahui. Sehingga kamu bisa menimbang dan membandingkan. Begitu pula dalam urusan kementerian. Dan secara umum kemaslahatan bilad pelatan negeri dan bagaimana memakmurkan negaranya muanya. Nah, ini konteksnya pemerintah tadi. Ulatul ulum perlu mereka musyawarah terutama dengan ahlul ilm orang-orang diketahui berilmu dan Bernasehat Karena tujuan yang diinginkan Bagaimana semua itu membuahkan maslahat bagi umat dan negaranya. Oleh karenanya, Mas ibnu Khuwiz bin oleh karenanya disebutkan manadima manistashar, tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Tidak akan menyesal, karena segalanya sudah dia pertimbangkan, karena dia tahu segalanya dari segala sisinya musyawarakan demikian kalau begini, bujangan. Oh tapi ini, begini ini musyawarakan sebelum dia ambil keputusan. segalanya sudah digodok dalam musyawarah, dimasak sampai matang baru dia ambil keputusan. maka nggak akan menyesal. lain perkara kalau orang itu jalan sendiri, punya inisiatif sendiri. Terlebih ini dalam dakwah ternyata di belakang hari terlihat belangnya, tampak masyarakatnya timbul masyakin, problem di sana sini, yang itu nggak sempat mungkin kalau kalaupun kita berfokus mungkin nggak sempat dia pertimbangkan dari awal. Ya Allah, nggak nira saya. Ugh, nggak duga saya kalau seperti ini ternyata hasilnya. Ya Allah, nggak mikir saya. Karena memang tidak dia musyawarakan? Dia tahu dari satu sisi yang dia anggap itu baik atau maslahat. Karena tidak dia musyawarkan banyak sisi sisi lain yang tersamarkan baginya. Ittala'a ala shayi wa qafiyya alaihi ashiyau. Tanpa satu masalah baginya Tersamarkan baginya Permasalahan yang banyak Tidak akan menyesal Orang yang syawarah Disebutkan pula Dari para ulama Man a'jaba bira'ihi Dalla Orang yang bangga takut dengan pendapat pribadinya akan banyak sesatnya rusak ya karena tadi dia hanya berpijak pada dirinya sendiri hanya berpijak pada pandangan dia sendiri yang dia anggap ini bagus. Dia tidak ambil pendapat saudaranya yang lebih berilmu Yang lebih dimengerti agama Lebih pengalaman, lebih senior bahasanya Atau yang serupa dengan itu, Akan banyak kelirunya Akan terkejut Dan Terperangah ketika tampak atau ditampakkan padanya madharrat-madharatnya yang itu semua dia alal afiah semestinya dia selamat dari semua itu kalau saja dia musyawarah dari awal Washawirum fil amr wa amruhum shura bainahum demikianlah musyawarah ini di syariatkan kepada umat ini. Karena seperti Hasan Al-Basri sebutkan Maka mula dinumriin Malam yakmul abduhu Tidak akan sempurna Agama seseorang sampai sempurna atau sebelum sempurna akal pikirannya orang disebut akal padanya dari akil karena dia yakin disebut akal karena mengekang menahan dan itu asal artinya dalam bahasa Arab menahan menahan orangnya dari sesuatu yang aid yang jelek yang rusak yang diberi akal untuk itu terbukti kesempurnaan akal seseorang dan itu bukti kesempurnaan agamanya seperti Hasan sebutkan dia tidak ingin terpleset jatuh dalam kesalahan, dalam kekeliruan, dalam madharra, mafsadah maka dia musyawarahkan dengan saudaranya sempurna akalnya dia sadar gak mungkin bisa mengambil keputusan sendiri gak bisa berjalan sendiri musyawarah dan itu kesempurnaan akal seseorang akan mengekang dia dari berbagai mafzada Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah Imam Al-Khattabi rahimahullah Sifat seorang mustasyar yang seharusnya kamu ajak musyawarah dalam perkara-perkara dunia dan semisalnya agar orang itu atil. Berakal. Tadi yang dimaksud. Matang. Paham dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Tahu. Jangan, jangan begini. Ini dampaknya begini. Kalau ini begini, kan nanti begini. Lebih hmm. Makanya juga penting orang itu mujarot orang yang banyak pengalamannya banyak pengalamannya karenanya dia akan santun beda orang yang berpengalaman apalagi banyak pengalaman dia dengan yang tidak atau kurang sedikit pengalamannya. Yang berpengalaman sudah tahu. Dia terdidik oleh pengalaman-pengalaman itu. Ini enggak bisa dididikkan pengalaman dia. Anak kalau begini akan hasilnya seperti ini. Perlu seperti ini. Dia berpengalaman. Mengerti watak Mengerti tabiat manusia, paham bagaimana seharusnya bermuamalah dengan mereka, mengerti apa yang harus dilakukan. Wasyair humfil amr itu yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Untuk selalu bermusyawarah Dengan para sahabatnya Al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar Rahimahullah juga menyebutkan Al-Istibdad Madnid istidak itu ketika seseorang hanya mau pada dirinya atau bangga merasa cukup dengan apa yang ada padanya sudah itu yang dia ambil, itu yang dia jalankan tidak merasa perlu, tidak merasa butuh dengan saudaranya tidak ya Sudah ini Yang saya jalani Bagi saya ini yang terbagus Bagi saya ini yang Paling sempurna, paling maslahat Yang seperti ini tercelah Kata Ibn Abdul Bor Endel hukama Tercelah di sisi orang-orang Yang hakim, yang hikmah Orang-orang bijak Arif Adapun musyawarah itu mahmud terpuji. Kata Ibnu al-Barr, "Oleh karenanya aku tidak pernah tahu satu orang pun dari kalangan ulama yang ridho dengan istibdad atau kemudian memuji Menyanjung istidah Pulang itu baru jalan sendiri Pulang itu Masya Allah Tidak perlu Duduk, tidak perlu musyawarah Dengan yang lain Punya inisiatif sendiri Istihad sendiri dan jalan sendiri Dipuji oleh mereka Diri doi, aku tidak pernah tahu Nabi Bar Rahimahullah Illa rajulun wahid maftun Kecuali satu orang yang itu pun orang maftun, terfitnah Orang yang terfitnah Merasa cukup dan tidak butuh musyawarah Itu perintah Allah, Sunnah Rasul Maftun Terfitnah orangnya Mukadik dan dia pun tertipu pada dirinya. Aurajulun fatik yuhawil hinaal qoflah atau memang orang seperti itu fatik yafter ingin merusak. Jangan menunggu kelengahan Menunggu Orang itu lalai Lengah Dia akan Jalankan aksinya Untuk merusak Maksud Yang awal mungkin saja Niatnya baik Tapi terfitnah Ini jelas-jelas niatnya jelek Fatih Dan kedua-duanya orang yang rusak ma'id dan keluar sudah dari bimbingan syariat karena bukan demikian syariat ajarkan demikian pentingnya musyawarah hingga Hasan al-Basri menyebutkan anna susalata orang itu ada tiga macam terbagi tiga rojulum rojuli Warajulun nisurojul, warajulun larajul. Ada orang yang sempurna keorangannya, kelelakiannya. Kalau bahasa sopannya mungkin betul-betul gentleman. Ada yang separuh keorangannya yang kedua. Separu gentleman. Yang ketiga, La Rajul, tidak ada orangnya. Tidak ada gentlemannya sama sekali. Fa'amar Rajul, Ar Rajul, Durra'i wal Masyurah. Yang sempurna, kata Hazan al-Basri, Durra'i wal Masyurah. Orang yang punya gagasan baik Punya pendapat yang bagus Dan itu tampak ketika kamu musyawarah dengannya Kalau kamu sedang duduk rapat, musyawarah dengannya Terlihat gagasan dan ide-idenya bagus Bagaimana kalau kita begini? Saya punya usulan ini akan begini. Ini ini. Jangan kita begini, nanti ini begini. Cerdas. Dan tidak hanya itu, dia pun mengajak bermusyawarah dengan yang lain. Yang seperti itu pun punya ra'i, punya gagasan yang baik, tidak merasa cukup dengan dirinya, masih dia bermusyawarah dengan saudaranya yang lain. Satu Orang yang kedua yang setengah Keorangannya Adalah orang yang wala Punya ide Banyak gagasannya Banyak pendapatnya Tetapi Celakanya dia tidak bermusyawarah Dengan Yang lainnya Terkadang Kamu dapati sebagian orang Banyak idenya Bahkan sebagian orang Sampai Membuka Yang namanya bursa Ide Dibeli Idenya Orang mau ini Orang mau itu, cuman gak paham dia. Sebagian orang buta dan tumpul. Gak, gak punya ide. Bagaimana enaknya ini? Untuk ide sebenarnya sebagian orang harus beli. Al-Mu'him sebagian orang punya banyak ide. Banyak idenya Masya Allah. Gagasan-gagasannya, pandangan dan pendapat. Uh, banyak sekali. Ini bagaimana kalau kita begini Kita lakukan ini Ini besok kita begini Lusa kita begitu Saya ada ide begini Saya ada gagasan begini Tetapi tidak dia musyawarahkan Dengan yang lain Seperti tadi Akan muncul Kejelekan Kerusakan yang Itu mungkin Tidak dia perhitungkan tidak tampak baginya dari awal, akhirnya menyesal setengah orang akalnya tidak sempurna belum sempurna. Adapun yang ketiga, Rajul laisa birajul orang yang nggak teranggap sempurna. Laisalahu royun walayyushawir orang yang tak punya pendapat, tak punya ide, tak punya gagasan dan tak bisa diajak bicara pendapatnya itu tak pernah tegas, tak pernah baik. nggak bisa diharap untuk punya keputusan yang tepat dan bagus nggak bisa ditambah lagi celakanya dengan seperti itu kondisinya dia pun tidak mau bermusyawarah dengan saudara-saudara sudah ada padanya kekurangan dan dia tidak sadar untuk meminta bantuan saudaranya bermusyawarah. Kif ini masalah ini saya mau begini bagaimana dan seterusnya. Aleh yang setengah tadi dia masih punya ide, masih punya pandangan, masih punya awasan tapi tadi tidak mau bermusyawarah dengan orang lain begitu pentingnya musyawarah hingga orang-orang akrab Orang badui saja Yang setemulakan mereka ini Orang pedalaman Orang jauh dari peradaban Tapi lihat karena pengalaman hidupnya Karena nah, Mereka katakan la la min la la Tidak ada harta yang lebih berharga dari akal Karena dengan akal Akal pikiran dan logika yang baik Seperti tadi Orang akan terkekang dan terhindar Dari Kejelekan Dia hitung segala sesuatunya Perlu akal Kadang orang gak mau berpikir Gak mikir Apa dampaknya Kalau dia berbuat begini Apa biasnya bagaimana pengaruhnya kepada dirinya kepada dakwah. Walla fakr a'adhu min al dan tidak ada kefakiran yang lebih besar dari kejahilan. Kejahilan itu kemiskinan yang sangat besar. Wala Dohro Aku minal Mashroh dan tidak ada kemenangan atau bantuan yang lebih kuat dari musyawarah. Musyawarah itu bantuan terkuat bagimu. Itu kemenangan terbesar bagimu kamu didukung, dibantu oleh saudara-saudaramu yang lain, yang lebih berilmu, lebih mumpuni, lebih pengalaman, dibantu dengan musyawarah dari mereka. Dengannya kamu akan mendapat kemenangan dan bantuan, terhindar dari masada-masada Itu beberapa ucapan Para Ulama Terkait pentingnya Musyawarah Dalam kehidupan kita Terlebih itu dalam perkara dakwah ide-ide yang kita punya pendapat gagasan yang ada pada kita musyawarahkan duduk kita godok bersama Dipikir, akal dipakai Kif ini akan menguntungkan Bagi kita Bagi dakwah Atau sebaliknya Dan jangan kamu Menganggap remeh Orang lain Jangan sekali-kali Kamu merasa dirimu Lebih dari yang lainnya Sehingga gak butuh Dengan orang lain Kata Imam Fadl Ibn Yahya Rahimahullah Al-Masyurah fiha Barakah Musyawarah Ada padanya Barakah Barakah kamu kalau Musyawarah wa inni la astashir hatta hadhil habasatul ajamiyah aku sendiri kata Fadzl bin Yahya rahimahullah bermusyawarah bahkan kepada habasha ini ajami bukan orang arab ajam bukan sekedar ajam habasha hitam budak hitam wanita lagi budak perempuan hitam dari habasya sono dari teriat etopia sekitar situ tapi dalam perkara-perkara tertentu seperti kata qobd rahimahullah taala aku musyawarah dengannya if menurut anti budaknya masalah ini bagaimana entah masalah apa masalah rumah masalah dapur atau masalah apa mungkin dia yang lebih ngerti lebih tahu lebih pengalaman tuh oh, jangan beli yang itu anu gampang rusak gampang ini beli yang itu jangan yang ini dia udah ngerti musyawar Disebutkan pula oleh Muntasir ibnu Bilal Rahimahullahu ta'ala La tasbihqan nannas berra'i Jangan sekali-kali kamu mendahului orang lain dalam pendapatmu Artinya tanpa kamu Musyawarakan dulu dengan mereka Kamu dahului Udah. Ini saja yang kita lakukan Ini saja yang kita ambil Ini yang kita Keputusan itu Yang dia Jalankan Bukan demikian Akhlak Rasul Bukan demikian Adab Para imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musyawarah Itu bimbingan Allah yang mereka amalkan Di dalam kehidupan mereka Maka musyawarah kata Imam As-Ti'di Rahimahullah minal ibadat Al-mutaqarrabbiha ilallah ia sendiri termasuk ibadah Musyawarah Dengan ahlul ilm Wah ahlul din Ahlul tajarib Ibadah Mendekatkan dirimu Kepada Allah Membuat Allah rida dan cinta Kepadamu Kalau itu ditinggalkan Berarti kamu telah meninggalkan perkara ibadah Yang seharusnya mendekatkan dirimu kepada Allah Tidak menambah kamu dekat Malah menambah kamu jauh Karena kamu tinggalkan ibadah yang agung ini Yang kedua musyawarah pula Menutupi pintu-pintu syaitan Gerakan dan hembusan-hembusannya Dalam ikatan hubungan Dan persaudaraan Mereka seakan tidak kamu anggap kamu istibad, tadi segalanya kamu jalan sendiri dan kamu ambil keputusan sendiri bisa merenggangkan hubungan baik antara kamu dengan mereka. Bisa merusak bahkan bahkan mengarah kepada perseteruan oleh ibu karena tidak adanya musyawarah. Yang ketiga musyawarah pula. Menerangi pikiran dan akalmu akan terasa bagimu sesuatu yang itu tersamarkan sebelumnya. Ini kamu seperti dapat lampu cahaya. Iya ya, betul, sawah ya. Ini bagus ini. Mendapat pencerahan kamu dengan musyawar. Saatkan kamu semula di ruangan gelap, gak tahu harus kemana, harus berbuat apa, harus megang apa, harus ambil yang mana. Gelap. Begitu lampu nyala, terang kamu terlihat. Ini minuman, ini makanan. Pentingnya musyawar. Menerangi. Yang itu nggak akan kamu dapat kalau kamu istibad, tidak mendengar dan tidak mau dari saudara-saudaramu, musyawarah pula membimbing kamu untuk benar dan selamat. Makanya disebutkan al-musyawir layaka du-yukhtik. Hampir-hampir boleh dikata orang yang sudah musyawarah, tidak akan salah. Hampir-hampir dikata demikian. Ya karena tadi, segalanya sudah dipertimbangkan, sudah dimasak, dimusyawarakan bersama. Ini kelebihannya ini, ini kekurangannya ini Kalau kamu ambil begini ini Baiknya begini, jangan ini Tukar pikiran, sharing musyawarah. Maka ketika kamu jalani Keputusan yang sudah dimusyawarahkan, Insya Allah kamu tidak akan salah Dan tidak akan menyesal Karena segala Tuduk dan sisinya sudah Dipertimbangkan yang makan sudah dipikirkan bersama Oleh karenanya Allah perintahkan kepada rasulnya untuk bermusyawarah padahal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang paling sempurna akalnya paling matang pikirannya paling luas ilmunya paling afdal proyunya itu pun beliau tidak istidak dan Allah perintah syawirhum fil amr musyawara dengan mereka demikian kedua bagi tolah dan bagi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir mungkin musyawarah pula membuat kamu tidak akan disalahkan tidak akan dicelah tidak akan dituding. Kenapa? Karena ini semua Kalaupun ada Ketergelinciran Kalaupun ada Kekeliruan Kamu sudah dimusaharkan bersama Kamu gak bisa dituding dan disalahkan Karena bukan pendapat kamu pribadi Kamu tidak istibadah lain halnya kalau kamu dari awal jalan sendiri, ide kamu sendiri gagasan kamu sendiri yang kamu jalankan tanpa musyawarah dengan yang lain ternyata kamu kepleset kamu akan dituding dan dicelak so hasilnya bagaimana kamu ingin kenapa tidak kamu ingin? ya ingin lah, kenapa tidak kamu pertimbangkan dulu karena orang kan nuding kamu Orang akan menyalahkan kamu karena kamu jalan sendiri. Tapi kalau itu musyawarah, ya nggak akan kamu disalahkan. Orang itu semua kok. Ini sudah melewati semua musyawarah dengan yang lain. Semua terlibat, semua bertanggung jawab, sehingga kamu tidak dituding dan diduga macem-macem manfaat Fa'idah yang sangat Besar akan begitu banyak Dari Musyawarah Makanya ayat Allah akhiri Fa'idah azamta Kalau kamu Sudah azam Kuat Tekadmu Setelah bermusyawarah dengan yang lain Tawakal ala Allah Tawakal sudah ala Allah Kerjakan, lakukan Bersandarlah Kepada Kekuatan Allah dan Bantuannya Dan Allah cinta Kepada Orang-orang yang bertawakal Kepadanya Ikhwati villah Jamaah sekalian Rahimani warahimankumullah Kalau ini dari Sisi Musyawarah Tidak kalah pentingnya Hal itu Dikembalikan Kepada Allah Rabbul Alamin Istikhara Meminta petunjuk Dan Bimbingan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Nawawi, Rahmatullah, menjelaskan tidak patas orang itu istiqoroh pada sesuatu yang sebelum istiqorah dia sudah punya hawa di situ dia sudah ada kecenderungan sudah terlanjur senang terlebih dahulu pada sesuatu maka gak akan objektif dan bukan meminta petunjuk namanya hawa nafsunya yang menunjukkan dia makanya seharusnya dia maju dia berbuat Setelah dia beristikhar Jangan ada Kecenderungan dan hawa nafsu Sebelum istikhar dia lakukan Kata Purtubi Rahimahullahu ta'ala Tidaklah pantas bagi seseorang untuk maju melangkah, melakukan sesuatu dari perkara-perkara dunia sampai dia memohon petunjuk kepada Allah apa yang seharusnya dia lakukan. خواتي fillah rahimani wa rahimakumullah dua perkara ini istikharah kepada Allah dan musyawarah kepada ahlul ilm ahluddin merupakan sifat mukmin demikian Allah mensyariatkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya dengan keadilannya Memberikan minnah Beri kenikmatan Kepada sebagian hambanya Dengan akal yang matang Rojih Allah berikan kepada mereka pandangan dan pikiran yang tajam dan bagus, luas. Selain juga telah Allah berikan padanya pengalaman-pengalaman hidup yang berguna baginya. Dan itu fadlullah yuti himaniasya. Utamanya Allah berikan kepada Allah Tengah lagi, semua orang punya Fasubhanamanggastamal'ukul Maka hama suci Allah Yang membagi akal Ada hambanya, enggak sama Dalam satu permasalahan Coba kamu tes diri kamu sendiri kamu mungkin memandang sampai sekian saja. Sebenarnya kamu hanya mampu segitu. Kamu gak mampu, gak bisa lebih dari itu. Ternyata ketika kamu sharing dengan orang lain. Yang punya akal matang tadi, yang luas. Ini bagaimana? Terbuka bagi kamu. Dia bicara, dia sampaikan. Oh, ini anu begini kalau ini. Ternyata permasalahan itu luas dan panjang masih anu. Kamu baru ngeh, baru dong ketika disampaikan olehnya. Baru ngerti. Orang beda. Tidak sama. Tidak bisa dipaksakan. Makanya rugi orang yang istidak. Hanya mau jalan sendiri. Merasa cukup dengan ya, dirinya. Maka yang paling bahagia, paling selamat dari Muslim, orang yang istiqoroh kepada rohnya, dan dia pun kemudian bermusyawarah dengan saudara-saudaranya, itu termasuk kesempurnaan akal kesempurnaan hikmah dan kesempurnaan pemahaman yang ada padanya disebutkan dalam pepatah atau syair Arab syawir siwaka idha nabakana ibatun yauman, wa waingkuntamin ahlil masyurati walaupun kamu itu orang yang pantas diajak musyawarah, karena pandanganmu yang luas, akalmu yang rajih, cerdas banyak ide tadi, banyak gagasan, masyaAllah tetap dalam urusanmu sendiri, musyawarah dengan yang lain Falaainul tulkikifahan manaa wadana walataro nafshah illa bimirati seperti mata dia bilang mata ini panca indera dia bisa melihat siapa yang dekat siapa yang jauh ya dia bisa tahu tetapi untuk melihat dirinya sendiri dia masih butuh kaca cermin nggak bisa dia melihat dirinya sendiri seperti apa eh di matanya ada debu di matanya kok merah kok ini, ya gak bisa dia ngeliat butuh pada sesuatu yang lain itu mata ini manalui dengan orang disebutkan oleh imam kota dah ibn di'am sedusi rahmatullah Maka syawar kaumun yabtaghuna wajha Allah illa hudu ila arsadhi amrihim Kalau suatu kaum bermusyawarah di antara mereka mengharap wajah Allah semata kecuali pasti mereka akan terbimbing kepada perkara mereka yang paling lurus Paling baik Allah berikan petunjuk Hidayah Kepada mereka dalam urusan yang terbaik Bagi mereka Karena musyawarah ibadah seperti tadi Maka Allah balas Yang lebih baik bagi mereka Urusan mereka itu yang mereka ambil melalui Musyawarah akan Allah bimbing Kepada yang paling arjat Paling roski Paling lurus, paling Maslahat, paling baik Melalui Musyawarah Disebutkan oleh Almarudi Dari Ulama syafi'iyah Termasuk dari hazm Dari Ketegasan Dan Kebaikan Seseorang Yang berakal Untuk dia Tidak memutuskan suatu Masalah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum itu dia musyawarahkan dengan orang yang punya akal rojek, punya pendapat yang baik. Karena Allah sebutkan dalam ayat washyirum fil amr, shawirum sebelum kamu melangkah. Sebelum kamu Menjalankan Ide atau gagasan Kalau itu orang yang Hazim Pintar dan tegas Tidak mau Itu keputusan dia ambil Sebelum dia bermusyawarah. Ya. Dia musyawarahkan diri Disebutkan pula oleh Nawawi Rahimahullah Disunahkan Musyawarah itu Pada orang yang Diketahui Nasihatnya Ini menginginkan yang terbaik Dan Padanya ada syafatoh apa -apa, itu kasih sayang ya, Karena kasih sayangnya Dia ingin yang terbaik bagimu Karena kasih sayangnya dia gak mau Kamu tertimpa Mabarok dan kejelekan Dan itu sifat ada padanya Wulsi well, berop Dan juga punya pengalaman Dari sana sini Dan terpercaya pada agamanya. Terpercaya pada agamanya. Itu tentunya melalui proses perjalanan. Dengannya kamu tahu pulang, terpercaya agamanya. Pulang, istiqomah, orang ini sahabat. Melalui sekian fitnah, melalui sekian cobaan Tetap Allah berikan padanya keteguhan, kesabaran, setiap orang Kita terpercaya agamanya Bukan orang yang sebentar hitam, sebentar hijau, sebentar merah, besok putih, besok berubah lagi kuning Agamanya dia jadikan permainan Tidak ya, bisa kamu musyawarah dengan orang yang demikian Jadi, Orang yang terpercaya pada agamanya Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan ma nadima manistakhar al-khalid wa al-makhlukin tidak akan menyesal Orang yang istihara kepada Allah Dan dia pun bermusyawarah Dengan makhluki saudara-saudara Keduanya Syariat yang dia ambil, dia amalkan dia istikharah kepada orang lain dia musyawarah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam musyawarah yang pertama Akal, gamen Orangnya Karakternya kamu harus tahu padanya akal yang sempurna Tadi akal yang baik Tajam, rojik, cerdas Luas pandangannya itu jauh Bersamaan dengan itu pengalaman yang banyak yang ada padanya. Yang kedua, daiyin taqi Agar dia orang yang sangat peduli kepada agamanya Bertakwa kepada ropnya Dan itu tiang dalam segala kemaslahatan Dasar Yang menentukan Keselamatan Dan kebahagiaan Seorang Oleh karenanya orang yang Terbimbing dengan agamanya Terpercaya Rahasia Rahasia kamu padanya Dan membuat kamu Muafat Terbimbing untuk azimah dan hazm Kalau Dalam urusan agama demikian Terlebih dalam masalah dunia Kamu percaya dan tahu Kulang Masya Allah Solatnya Kamu percayakan akidahmu Kepadanya kamu ambil darinya Tauhid, Iman, maka terlebih urusan dunia, pekerjaan, harta benda, ini, itu, pernikahan dan lain sebagainya, jauh lebih kecil, tidak ada bandingannya bahkan dengan urusan akhirat yang telah kamu percayakan padanya. Makanya disebutkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bagaimana kami tidak ridong sebagai khalifah, kami ridoi engkau sebagai imam salat. Yang enggak ada apa-apanya masalah khilafah dengan salat, ini tiang agama akhirat. Dalam masalah salat saja kami ridoi engkau sebagai imam kami. Apalagi masalah khilafah. Yang keempat atau yang ketiga, nasihh wadud hendaknya orang itu yang diketahui nasihatnya. Bernasehat ingin yang terbaik bagimu, berharap kamu selamat dari kejelekan dan kerusakan. Wadud penyayang kepadamu. Siapa apa tadi Gak ingin kamu terjebak dalam Mabarot dan kejelekan Dan keduanya Nasihat Serta kasih sayang Itu faktor keduanya yang kuat Untuk menjernihkan pikiran Dan menjernihkan usulan artinya betul-betul yang keluar dari dia adalah yang terbaik insya Allah nasehat saja tidak ada kasih sayangnya bisa merugikan orang kasih sayang saja tapi tidak ada nasehatnya juga akan merugikan betapa banyak gampangnya orang tua dan mungkin sebagian mengalaminya karena kasih sayang Sangat sayangnya kepada si anak orang tua ini Tapi lihat karena tidak dibarengi dengan nasihat Dari kasih sayang itu bisa mencelakai si anak Maunya kasih sayang Kalau itu putri anaknya gak boleh jilbatan Gak boleh cadaran Kalau itu laki gak boleh jenggotan Gak boleh celananya di atas mata kaki Dan semisalnya Karena sayang kepada anaknya Supaya tidak dipandang sebelah mata oleh tetangganya Tidak dipergunjingkan Tapi gak ada nasihatnya Gak tahu kalau itu justru merugikan anaknya Bahagia Nasihat dan kasih sayang Pada orang Yang kamu minta Musyawarah dan pendapatnya Keduanya membuat cernih dan baik pendapat dan pikiran seseorang. Musyawarah pula menuntut agar Orangnya tidak punya ambisi Pada Pendapat Atau masalah yang dimusyawarahkan Dia tidak punya Niatan Atau ambisi tertentu tidak ingin mendapat Apa yang dimusyawarakan Akhirnya juga tidak objektif Dan ini berkentangan dengan nasihat Yang dia sampaikan tidak akan yang terbaik Inti dari semua ini DIN bon BUN Agama dan nasihat Ketika itu ada pada Seseorang Dan seperti tadi Dajar di haya Padanya Pengalaman hidup Padanya pula Allah berikan Akal Yang cerdas yang rajeh, matang dan baik. Orang-orang yang seperti inilah yang kita cari dan kita butuhkan dalam Mushawarah. Demikian karena dakwah Ikhwanul Fildah. Tidak bisa dipikul oleh kita seorang diri Tidak mungkin Kita seorang diri Membawa bebannya Banyak Permasalahan Banyak Tuntutan Banyak problem banyak masalah belum lagi sorotan mata kebanyakan orang tertuju kepada dakwah ini diintai ditunggu kapan terpleset begitu terjadi ini yang mereka cari selama ini untuk kemudian mereka sebarluaskan lihat mereka, tuh mereka berbuat begini lihat mereka begitu dan memang sorotan mata tertuju kesana kepada kita yang mengemban dakwah besar ini dakwah salaf atau ahlussunnah makanya dinasehatkan oleh ulama zallatul alim mazkur ala itu ketergelinciran dari seorang alim orang yang menisbatkan diri kepada ilmu kepada dakwah ini kepada sunnah kepada salat terungkit-ungkit selalu dan tersebut sebut selalu Wazzalatul jahil meremur. Tidak seperti kecerdligiran orang jahil maghmur, parut dan hilang. Walaupun begitu banyak dan begitu sering kalau orang jahil, lihat ya. berapa kali mereka melakukan kesalahan, berapa banyak kekeliruan mereka, tapi tidak ada yang nyebut, tidak ada yang bahas gak ada yang kemudian masukkan ke neksos, ke ini, media dan lain sebagainya, gak ada, ada yang peduli tapi kalau yang melakukan itu ketergajian ini munculnya dari seorang alim dari seorang da'i dari seorang yang menyuarakan dakwah jadi berita yang panas dan terus disebut-sebut masak yang katanya salah, lihat mereka lakukan ini. Masa ini mereka berbicara begini, mereka lakukan ini. Terus disebut-sebut. Khatau al-alim magkur wa khatau jahil magmur. Atau dzalla Menuntut. Kita. Lebih waspada Lebih berhati-hati Mata semua tertuju Kita Dan Tidak disadari Atau tidak Masing-masing kita Membawa tanggung jawab itu Dakwah Mungkin kitanya merasa oh, saya enggak sedang di meja taklim kok. Enggak sedang daurah. Saya bersama keluarga saya sendiri, bersama istri, bersama anak di rumah tangganya. Tanpa kamu sadari itu pun penilaian bagi orang. Lihat itu pula. Atanya ngaji salat, loh. salatnya yang kena. Masa sama istrinya begini begitu? Anaknya begini begitu salah apa itu? salahnya yang kena Bukan namamu yang disebut Mending walaupun itu jelek Mending kalau hanya namamu itu Fulan, Zaid, Minan Nas, Amr, Al Khalid Berbuat begini begitu Itu sudah kejelekan Tapi mending Bukan dakwah yang disangkut pautkan Tapi orang tak mau tahu yang mereka tahu, yang mereka ini Kamu ngaji salah, Salatnya yang kena Tanpa kamu sadari Sehingga hatta dalam perkara-perkara Keluarga Suami istri Anak orang tua Dan seterusnya Kamu dengan sepupumu, dengan pamanmu Kamu dengan keponakanmu Kamu membawa nama dakwah Hidatillah, tidak Jaga nama da'wah ini Keharumannya Kebaikannya Makanya Jangan sekali-kali Berjalan sendiri Punya ide sendiri Punya konsep atau gagasan sendiri Tanpa kamu musyawarahkan Kamu buat acara ini Kamu buat acara itu kamu bergerak ke sana, kamu bergerak kemari Kamu Semua sepak kerjam Tindak kandukmu jadi penilaian Makanya musyawarahlah Ada asal tidak Kiram Orang-orang mulia, orang, orang baik Yang kita kenal Selama ini nasehatnya aklun projek, kasih sayangnya, agamanya, Ini yang terbaik bagi mereka. Wafah umulah, wasabbatahum ala dini. Jadi sekali lagi dampaknya yang kita selalu pertimbangkan dakwah. Yang menjadi taruhan. Syawidhum fil amr, musyawarahlah, wa amruhum sura bainahum Perkara mukminin di antara mereka bermusyawarah. Itu jika kita benar-benar berharap dan menginginkan. Jadi orang yang sempurna akal pikirannya sempurna agamanya tidak merasa cukup dengan diri kita sendiri tetapi dimusyawarahkan dengan saudara-saudara kita yang lain mudah-mudahan itu yang tersampaikan bermanfaat. Bagi kita semua Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh